Welcome back to my youtube channel Jadi kali ini aku gak cover lagu orang Tapi aku bawain Aku coba bawain lagu sendiri Dan disini aku dibantuin s a m a Ke Henry Nah, jadi disini Kak Hendri t u kemarin bantuin aku buat misi s u a r a seksoponnya gitu、yes. Jadi gimana, Kak, lagunya menurut h e n d r k Ya, kalau bisa merana ya kalian ini ya <laughs> digana <laughs> Jadi intinya lagu ini tuh kayak nyeritain seseorang yang pengen g e l u p a i n mantannya gitu Tapi susah, jadi gimana ya? Masih ingat bayang -bayang nah, ya, masih k e i n g a t bayang-bayang a n t a n n y a Nah, gitu Jadi guys, buat kalian yang suka sama lagu ini Jangan lupa di-like, di-comment, di-share, dan subscribe、uh, channel youtube aku Jangan lupa follow juga instagram aku, hanindia, a-nya2, t-y-s, dan instagramnya k a, -L -F -A -L h e n r y A-L-F-A-H-E-N-R-Y、okay, Oke guys, so see you on my next video, bye-bye